Kamu sangat bagus sekali. Seratus persen mungkin saya memberikan kamu nilai 99 persen. Betul, karena ada masih sedikit a g a sedikit s e d i k i t saja、ya. untuk menjadi perfect. Tapi nilai saya 99. Jadi pertahankan, perbaiki yang sedikit agak sedikit pici, sedikit banget. Buat saya itu penting banget, karena ini、uh, saya kuping-kuping p e c h y g a tau kenapa. Walaupun saya gak bisa nyanyi peach banget ya, tapi kamu luar biasa diva. Makasih u a m a n y a Olive mana, f a n s n a Olive mana? Ya, Olive. h a Bang Judika. Yang jelas,、uh, Pardede family pasti bangga punya Olive disini. a マラバサバサバサバサバサバサバサババババ Yes, ya sejujurnya malam apa Idol season ini yes, saya agak s t r e s ya karena apa ya. s a e a u a n g kali sama juri stress. t r e s karena ceweknya tuh gila, gokil, bagus-bagus banget ya. Salah satu, salah satunya Olivia. Olivia juga terus terang aja aku ikutin beberapa perjalanan kamu di semua lomba-lomba nyanyi. Dan hari ini Olivia menunjukkan kelasnya. Ya kamu tau h lah teknik kamu udah kemarin juga aku bilang kamu mungkin miss teknik yang... luar biasa tapi kamu makin dewasa kamu pas semuanya memang tadi ada di, di ujung kamu pasti tahu itu ya yang improv sebenarnya tapi itu bukan salah lebih kayak kamu ya ini aja gitu kayak lepas bukan kalau ada ada pici beda ya, pici s ama melayang s ama goyang itu berbeda buat aku dan malam hari ini tetap seperti minggu sebelumnya kamu luar biasanya-nya keren banget Makasih banyak buat aku sih kamu Minimal harusnya ada lima besar kamu harus ada. Ya terima kasih para juri. Nil, nil, nil, dikit aja dikit, dikit, d i k e t s i l a k a n Aku cuma mau bilang ya Olivia, bentar boleh ya. Suara kamu halus itu indah sekali.、Ya. Semakin kamu menahan, semakin kamu mengontrol, semakin indahlah penampilan kamu. Thank you kak BCL.、Yeah. Wow. Oke,、okay. Olive. Ini yes, setelah、guys. mendapatkan banyak、uh, pujian dan juga masukan kritikan juga ya. Ini kan kamu udah sering banget ikut kompetisi sebenarnya.、Yeah. Kenapa sih kamu masih mau untuk ikut Indonesian Idol?、Uh, Kalau aku pribadi,、uh, aku berharap di Indonesian Idol ini adalah. apa ya, bisa dibilang seperti kayak rumah terakhir aku berkompetisi dan... semoga dari sini nanti aku kedepannya bisa udah mulai berkarya... dan karya-karya aku bisa diterima di masyarakat Indonesia semua. Amin. Salah satu juri kita yang sering ikutan kompetisi juga, makanya tadi juga juri g u juga sempat mention juga gitu kan... soal kompetisi gitu. Nah menurut lo Jud, pentingnya dari kompetisi menjadi seorang penyanyi itu apa sih? Uh, kompetisi tuh gila, penting banget gitu, dia akan bisa tau itu panggung penyanyi itu kan... ...kalau misalnya ditanya penyanyi itu kan manggung, jadi、yeah. penyanyi itu memang harus banyak manggung.、Yeah. Ngalahin banyak panggung, panggung kecil, panggung, kayak panggung kemarin audisi sama ini beda banget. Nah kita bisa nilai itu juga, ada orang yang siap di panggung kecil s a m p a i panggung gede. Nah kayak kita belajar disitu, kayak gue dulu gila lama banget prosesnya. Ya dari tujuh tahun gue i k u t lomba. sampai antero boys gue delapan tahun juara satu di r u m a n i a 2001 asia bagus 98 gue juara dua di singapura gue ikutin banyak hal dan itu membuat gue siap di panggung manapun karena memang itu nggak bisa dibeli dengan apapun jadi o l i v i a aku yakin perjalannya akan panjang mau juara berapa mau juara satu dua kamu udah ada di hati、uh, masyarakat indonesia kalau kamu nyanyi gini terus m e n u r u t u kalau misalnya nomor gim ya konsistensi、oh oh、itu bisa tergambar dari、hmm. uh, kompetisi tapi aku kemarin by the way baru lihat video bang Jika u d yang di Asia bagus loh yang rambutnya masih belah tengah yang nyanyi itu ya I d o n g e t a a k b e g i a n g a n j a n g a n j a n g a n i a tapi nggak b g i n tapi a k i n tapi a k i n t a p b a t i n g g b e n i i n g a begini iya tapi n g g e g i n i iya t a p e g i n i i y n a k b a t p i n g a k a t a n g a k b e g i a n g g n t a k b e n i iya t p i n g a k a t a n g e n i a t a p a n i iya i n g g b e g n y a n g i y a n g b e n i iya t a n t a p bukan sekarang, nanti setelah selesai kompetisi itu adalah perlombaan yang sesungguhnya kamu akan mencari produser terbaik, kamu akan mencari label rekaman terbaik, kamu akan mencari sebuah, disitulah kamu kompetisi yang sesungguhnya. Ya. Karena kamu a k a bertempur dengan mereka, para penyanyi di luar sana, dan apakah lagu kamu bisa menjadi hits atau tidak,、ya. itu tergantung kamu. Kak,、nah, aku bilang k o m p e t i s Gak, aku bilang,、tar. aku bilang yang disampaikan Maya. Yang disampaikan Maya,、Mayak、orang, orang kemampuan Lalo, Lalo, seperti, seperti, Ola, seperti Olivia,、oh. e nggak soal sendiri, seperti Olivia, seperti Olivia,、wow. seperti Olivia ini nggak perlu nyari, dia didatengin,、ya. karena memang、hmm. dia pengalamannya udah luar biasa,、ya. dia dari panggung ke panggung melalui kompetisi, ya. yang langsung diuji oleh juri-juri berpengalaman,、hmm. dan sampai hari ini dia bisa menalukan i d o a itu udah layak kamu untuk nggak perlu nyari, aku udah datengin. Terima kasih, mas、wow. Al. どうしたらいいですかどうしたらいい s すか